Baik, salah satu musisi dengan karakter suara yang luar biasa. Langsung, Demi Safari Rekord. Asik. Hiko yang manis. Arrelo, Oh, All right. Sim pial kal bialik